Bersama pesona production MSF Stansi, so terima kasih. Satu, dua, tiga, Fiat! Masih bersama istimewa Seragenber Ketan! No, yeah. Go, go.